Thank you. Nah, lihatlah. Sekarang suaranya sudah keluar. Aku tahu. Dia pasti berbohong. pantas beritahu kami kenapa kau melakukan drama ini. Aku telah berbohong. Aku sudah membuka lemari besi itu. Tapi aku pura-pura kalau aku sakit dan suara aku tidak keluar. Aku sudah mengambil berlian di dalam lemari besi itu. Aku tertabrak mobil biru di jalan dan tas.